Wasalam, wa barakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin al-zhalimin Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, Jazakumullah Khairam. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita akan sama-sama melanjutkan kajian Al-Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 dan ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-11. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Kul ini umir tuan Abu Daulah. Kul ini umir tuan Abu Daulah Makhli Salihud. Wa umir li an akuna awalal muslimin Kul inni akhafu in asaitu rabbi Kul inni akhafu in asaitu rabbi Azaba yawmin adim. Qulillah a'budu mukhlisallahu dini fa'budu masyik tum bintuni. Qul innal khasirin al anfusahum. Al-Ladzina Khashiru Anfusahum Wa Ahlihim Yawma Al-Qiyama Ala Dhalika Huwa Al-Khusranul Mubin Lahum Min Fawkihim Dulalum Minan Wa Min Tahtihim zalikay yukhawwifumullahum bihi ibadda ya ibad fattaqun shuddaqallahu <coughs> l'azim Allahummarhamna bilqur'an waj'alhu lana imaman wa huda wan nura wa rahmah Allahumma dhakkirna min humma nasina wa alimna min humma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayli wan al nahar waj'al hulana hujjata tayya rabbal alamin allahumma fakihna fid din allahumma allimna ta'wilal kitab allahumma atinal hikmah allahumma inna nas'aluka riddu kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar atina fid hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa alhamdulillah hirabbil alamin alhamdulillah <tuh> jazakumullahu khairan Bapak-Ibu yang kami hormati pendengar pecinta dakwah di Marabun saat ini Bapak-Ibu penyelesaian berada dan telah menyatu di kebersamaan dakwah lewat media apapun. Bagi hari ini surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-11 Audo bilahi mina syaitanir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kol katakan Muhammad ini sesungguhnya aku ini sesungguhnya aku aku. Nabi Muhammad, ya karena saat itu yang menerima wahyu Nabi Muhammad. Umir tuh diperintah aku, diperintah aku, anak Buddha agar menyembah aku, anak Buddha agar menyembah aku. Alloha kepada Allah. Alloha kepada Allah. Mukhlison dengan memurnikan, dengan memurnikan, dengan ketulusan, Lahu pada Allah. Lahu kepada Allah. Adina pada agama. Adina pada agama. Bapak-Ibu yang kami hormati, Allah secara khusus memerintahkan kepada Nabi Muhammad menginstruksikan kepada Nabi Muhammad bahwa tugasmu Muhammad atau kalau barang sekali itu misi visi dan misi kamu sampaikan nah ini kan biasanya seorang apa itu pemimpin itu kan punya visi dan misi Kebiasanya ada sebelum debat presiden atau debat apa itu gubernur ada debat untuk apa menyampaikan visi dan misi. Adapun visi misi yang diemban oleh Nabi Muhammad sesuai dengan instruksi Allah Muhammad serukan kepada umat kamu. Bahwasannya, aku kata Nabi Muhammad, diperintah oleh Allah hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi saya diperintahkan oleh Allah, instruksi dari Allah yang punya surga, yang punya neraka, yang menciptakan alam semesta ini. Isi perintahnya agar saya Menyembahnya kepada Allah saja Tidak menduakan Tidak membandingkan Tidak menduakan Artinya tidak menghilangkan Karena memang musyrik itu kan ada musyrik murni dia enggak percaya kepada Allah. Nah, enggak percaya meng Allah tuh enggak ada. Atau ya menduakan Allah. Dia percaya Allah tapi lah tapi masih ada tapinya tadi. Membandingkan Allah dengan nah ya, tadi Perbandingan manusia. Sehingga Allah dianggap punya pembantu, punya anak, punya istri. Lainnya termasuk musyrik. Atau ya ada syirik yang ketiga adalah syirik azhur. syirik yang kecil. Kategori sirik yaitu apa? Beramal yang tidak karena Allah. Dan saya oleh Allah diperintahkan di dalam praktek menyembah kepada Allah itu dengan memurnikan agama Allah. Memurnikan agama Allah. Maksudnya dalam ibadah itu apa adanya? Apa yang Allah perintahkan, Allah instruksikan, yang dipandu oleh nabinya, nah itu yang saya kerjakan. Murni, tidak kecampuran dengan penyakit-penyakit agama. Apa penyakit agama? Yaitu syirik bid'ah, khurafat, tahayul. Nah, ini benar-benar murni. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka di dalam menjaga kemurnian agama itu ya Pertama adalah murni niatnya Murni niatnya Niatnya apa? Ya mencari surga selamat dari neraka Yarjuna rahmatahua ya khaufuna azabah Dalam ibadah itu ya murni niatnya Tidak diniati Umpamanya wah saya tak niat ibadah biar, pamannya, walaupun ada kefadulannya, barang siapa yang umpamanya, so, apa mengerjakan sholat duha dimudahkan rezeki, tapi niatnya hanya biar mudah rezekinya, dan ini enggak salah niat, niatnya ya cari pahala Allah. Adapun imbasnya, adapun efek dominonya dimudahkan. Lah alhamdulillah itu ukhra. Ukhra. Ya, seperti orang dulu berjuang ya cari surga. Adapun dia pulang membawa jarahan. Nah, ini namanya ukhra. Dimurnikan niat. Kemudian juga murni ilmunya. Ya, murni ilmunya tidak kecampuran dengan ra'yu, dengan pendapat Murni, ya. ilmunya agama itu di Quran dan hadis Murni, yang dikaji Al-Quran dan Al-Hadis Tidak yang dikaji kitab-kitab yang lain yang tidak berkaitan dengan Quran dan hadis Jadi harus murni ilmunya Kemudian yang ketiganya juga Murni amalannya Niatnya sudah murni Ilmunya sudah murni Amalannya juga harus murni nah, Untuk menjaga kemurnian itu nah Caranya Caranya Belajar ilmunya ya tentu dengan mangkul Mangkul itu memindahkan Dari guru ke murid Guru yang punya guru Sampai kepada Rasulullah Kemudian musnad Musnad itu berisnad Ada sumber yang nyata Yang real Tidak langsung kola Rasulullah Tidak Maka kita dalam mengaji hadis kan Hadasana hadasat itu urut-urutan Oh ini ilmu itu dari ini dari ini Sampai kepada kola Rasulullah dan mutasil, mutasil itu ya sambung nyambung gak ada yang putus nah ibarat ilmu yang dengan cara mangkul musnat mutasil itu ya diibaratkan seperti air yang mengalir yang dilewatkan pipa mungkin dari apa itu ujung gunung sana walaupun berkilo-kilo ribuan kilo mamanya dilewatkan pipa ya sampai di hilirnya dari hulu sampai hilir jauh ya akhirnya tetap bagus tetap jernih jernih namun beda halnya kalau lewatnya itu lewat sungai ya, begitu kecampuran dengan limbah rumah tangga limbah pabrik apa yang terjadi airnya sudah nggak bisa dikonsumsi ya contohnya Mungkin kita lihat sungai Ciliwung. Itu muaranya itu di gunung. Gunung mana ya? Gunung gede katanya. Mohon maaf kalau salahnya. <guna> gunung gede itu airnya jernih. Namun karena lewatnya itu. Ya sungai. Maka ya yang terjadi terkontaminasi. Maka harus murni. Murni niatnya. Murni amalannya. Murni ilmunya. Untuk menjaga kemurnian. Cara belajar ilmunya dengan cara mangkul musnat mutasil. Tidak dengan cara dirokyu. Tidak dengan cara otodidak. Otodidak itu belajar sendiri. Dipelajari sendiri. Dianalisa sendiri. namanya otodidak. Nah, ini tidak boleh dalam agama. Harus dipandu oleh guru yang punya guru sampai Rasulullah. Kalau urusan dunia orang otodidak mungkin tidak ada masalah, namanya dia belajar apa itu tentang menu lewat YouTube, pelajari tutorial, terus dianalisa sendiri, terus dipraktek, eh, mungkin tidak ada masalah urusan dunia. Umpama gagal kan bisa diulang lagi. Tapi kalau masalah agama, enggak bisa. Dengan cara otodidak. Belajar sendiri, dianalisa sendiri, dikerjakan sendiri. Harus dengan cara berguru. Itu cara menjaga kemurnian agama. Kita lanjutkan. Wa umirtu dan diperintah aku. Wa umirtu dan diperintah aku Nabi Muhammad. Li akuna. Li an akuna agar ada aku. Agar ada aku. awalul Awalal muslimina. Pertamanya orang-orang yang menyerah. Pertamanya orang-orang yang menyerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di dalam ayat yang ke-12. Dan Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah Muhammad. Berilah contoh kepada umatmu. Dan katakan kepada mereka. Mereka. Bahwa saya adalah pelopor orang yang pasrah kepada Allah. Saya adalah pelopor teladan contoh orang yang senantiasa pasrah kepada Allah. Ya karena memang Nabi nabuhat sendiri oleh Allah ditunjuk lakotek kanalakum. Lakotek kanalakum. Fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh. Termasuk contoh di dalam ketawakalan. Contoh di dalam kepasrahan kepada Allah. Bagaimana banyak kan kisah. Ketawakalan Nabi Muhammad. Dan ini juga menjadi inspirasi. Contoh ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ini bukan pekerjaan yang mudah itu. Dimana dia sudah di Mekah itu sudah tempat kelahirannya dari kecil sampai umur lima puluhan tiga tahun. Sudah nyaman di situ loh logikanya. Dia harus pindah ke tempat yang dia gak membayangkan Gimana kira-kira nantinya. Namun Nabi Tawakal. Bismillah pindah hijrah ke Madinah. Dan terbukti. Begitu di Madinah. Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Ya barangkali kalau. Nabi hanya di Mekah saja. Ya mungkin begitu-begitu saja. Malah begitu. Pindah ke Madinah. Luar biasa. Lainilah. Bentuk ketawakawan seorang Nabi. Atau ya ketika Nabi hijrah kemudian bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur yang satu ditemani oleh Abu Bakar. Yang Abu sudah menangis ketakutan, gemetar. Nabi mengatakan menyemangati. Innaullah ma'ana. Allah bersama kita. Tenanglah. Allah menolong loh. Itulah ketawa kalian. Apa ya ketika Nabi selesai perang, kemudian istirahat di jalan, di bawah pohon, kemudian Nabi menggantungkan pedangnya. Ya, namanya istirahat. Tahu-tahu ternyata ada musuh yang menguntit. Ngikutin begitu. Cari lengahnya Muhammad. Begitu Nabi Muhammad istirahat. Pedangnya ditaruh. Diambillah pedang itu. Dibangunkanlah Muhammad. Eh, ini pedang di tangan saya ini. Siapa yang menolong kamu? Nabi Muhammad mematakan. Allah yang menolong saya. Langsung dia gemeteran, ambruk. Tidak berdaya. Nah, pedang diambil. Siapa yang menolong kamu? Loh enggak Nah inilah bentuk ketawakalan, bentuk kepasrahan yang diteladani, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Allah mengatakan, Muhammad ajarkan kepada umat kamu tentang kepasrahan, ketawakalan kepada Allah. Kamu beri contoh kepada umat-umat kamu. Kamu ada teladan orang yang sangat tawakal kepada Allah. Dan masih banyak kisah bagaimana Rasulullah adalah pribadi yang sangat pasrah dengan apa yang Allah perintahkan, pokoknya disuruh apa Allah ya yes, sekerjakan, kerjakan, dan selalu endingnya keberhasilan lah itu. Nah ini juga tentunya menjadi motivasi bagi kita. Kita lanjutkan. Kul katakan Muhammad, Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Akhofu khawatir aku. Akhofu khawatir aku. An aso itu, in aso itu jika menentang aku, jika menentang aku, Robi pada Tuhanku, Robi pada Tuhanku, khawatir ada bayau min, pada seksanya hari pada seksanya hari adhimin yang besar adhimin yang besar katakan Muhammad kepada umat kamu kenapa saya selalu tawakal kepada Allah Selalu pasrah kepada Allah. Ya karena kalau saya sampai menentang, kalau saya tidak sampai toat kepada Allah, mbalilo, lah saya ya khawatir. Kalau sampai saya menentang kepada Allah Tuhan saya, saya khawatir akan mendapatkan siksaan yang besar. Oke. Kan? Lawang yang punya siksa itu Allah, yang punya segala-galanya Allah. Kalau saya kemudian tidak tawakal kepada Allah, tidak pasrah dengan apa yang Allah perintahkan, tidak mentaati kepada Allah, bala nanti saya khawatir mendapat siksaan yang besar itu. Ya kalau hanya sekedar tidak masuk surga saja tidak masalah, tapi yang saya khawatirkan wah bagaimana nanti saya akan mendapat siksaan yang dahsyat. Dan itu juga sama di alami oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, "Umpama umpama saya ibadah seperti ini," kata Umar bin Khattab. Tidak diberi surga itu tidak masalah. Yang penting saya dijaga, diselamatkan dari neraka. Saking takutnya neraka. kepada siapa yang enggak kenal dengan Umar bin Khattab, ahli strategi, ahli berjuang, orang yang sangat takut kepada Allah, orang yang sangat bijaksana dalam kepemimpinannya, dia mengatakan seperti itu. Kenapa saking beratnya? Seksa, itu umpama loh nen. Saya ibadah ini loh gak dikasih surga, nen. Eh, tak apa. -apa Yang penting saya diselamatkan dari neraka. Karena apa? Fainat samakum ala nari taqwa Karena apa? Badan kita, jasad kalian, gak akan mampu untuk diseksa dalam neraka. Lawang badan kita ini kan sangat rapuh, nen hanya rangkaian benda-benda lunak yang menempel kulit kita begitu lembut tulang kita begitu rapuh kalau harus menghadapi apilah pemampung kena sundutan rokok melepuh kena kenalpot motor melepuh lo apalagi kalau neraka yang panasnya lipatan 70 lipatan api dunia ini kalau dikumpulkan maka Rai mengatakan kalau saya sampai menentang kepada wah saya takut saya saya gak berani saya karena apa siksa Allah itu begitu luar biasa begitu menakutkan jadi umpama saya gak diberi surga gak terlalu penting nah. namun ya nggak hanya sekedar seperti itu walaupun Nabi Muhammad Umar bin Khathab dia tidak umpama nggak diberi surga itu nggak apa-apa ya tetap Allah berikan hmm. karena memang mamingku min ahadin ilalahu manzilani mangzilun filjana bahwa manzilun Fisail bahwa tidak ada kalian kecuali dua perkara surga dan neraka kalau orang itu dibebaskan dari neraka ya pasti masuk surga. Enggak ada opsi lain. Enggak ada opsi lain. Maka walaupun Nabi mengatakan seperti itu. Umar mengatakan seperti itu. Ya tetap di diberi surga. Ya seperti kita contohnya ibadah. Ibadah karena Allah murni. Ya, supaya murni ibadah. Tetap Allah memberikan bonusnya. Walaupun umpamanya kita enggak minta nggak minta umpama kita ibadah terus menomorsatukan Allah pokoknya ibadah ibadah tapi tetap Allah akan memberikan pertolongan intang surah yang surukum jika kalian menolong kepada Allah Allah akan menolong kepada kalian jadi otomatis itu jadi umpama harus kita pokoknya ibadah ibadah Allah akan, apa itu? Kalau orang jatuh, ngereka-ngereka. Okay. Diarahkan, ditunjukkan jalannya. Itu menomersatukan urusan Allah. Gelalahnya semua dimudahkan. Keluarganya baik-baik. Rezekinya dituntun begini. lah ini, bonusnya seperti itu. Ketika apa? Ya tadi, memurnikan agama Allah. Jadi kalau orang itu, syarat-syarat agar kita ditolong oleh Allah, memurnikan agama. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, ya kita memurnikan agama. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak-Ibu yang kami hormati, senantiasa menjaga niat kita. Lain yang gak mudah menjaga niat. Agar selalu, setiap gerak langkah kita, apalagi berkaitan dengan ibadah, ini supaya benar-benar, dimurnikan dari penyakit penyakitnya agama penyakit yang merusak amal ibadah kita apa itu syirik karena syirik itu adalah penghancur amal Allah akan mengampuni dosa kecuali syirik kemudian bid'ah ini juga abwul aik kebal amal asohi bid'ah -bid hatayadah bid'ah atau dibersihkan tahayul Gugon tuhon percaya ada bulan yang baik bulan yang jelek ini hurufat hurufat itu cerita cerita yang sebenarnya tidak hubungan dengan agama namun dikait-kaitkan dengan agama maka dibersihkan nah, cara membersihkan amal kita dari penyakit penyakit agama harus ngerti Ya, ngerti agama yang murni itu kayak apa. Ya standarnya untuk mengukur kemurnian agama itu ya dilihat Quran dan hadisnya. Karena segala sesuatu ada ukurannya. Untuk mengukur panjang ya pakai meteran. Nah, pakai meteran. Oh ini panjangnya satu meter lah. Mengukur berat ya dengan kilo. Mengukur kebenaran agama ya dengan Quran dan hadis. Tolak ukurnya itu. Bukan mengukur agama dengan pendapat orang, wah kalau pendapat ya ada orang seratus, wah seratus pendapatnya, ukurannya seratus. Kalau ukurannya Quran dan Hadis ya sudah satu, satu. Kenapa al hakku falataku nana minal mumtarin Wah kebenaran yang hakiki adalah kebenaran Allah, maka kalian jangan ragu-ragu. Alhamdulillah, jazad muhairom, dan, dan, dan ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami akhiri, bila itu fiqh akhiru koli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.